Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falaan waliya murshida Aşşadu a'la illa Allāh, wa aşşadu anna Muḥammadan abduhu wa rasūlu lā nabiyya bādda. Allāhumma salli 'alā Muḥammad wa 'alā 'āli Muḥammad bī rāḥmatika, yā rāḥmān rāḥīmin. Fāinna asdāq al-hadīf, kitāb Allāh wa khayr al-hadi hādi Muḥammadin sallallāhu 'alayhi wa sallam, wa shār Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Usikum Wa iyaaya nafsi Bitaqwa Allah Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa Wa antum muslimun Allahumma A'inna ala dhikrika Wa syukrika wa khusni ibadatik Ikhwafillah Rahimani Warahimakumullah Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung Atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita Pada pagi yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita di dalam Majlis ilmu ini Mudah-mudahan Kita dipahamkan oleh Allah dengan ayat-ayat Al-Quran Mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan Al-Qur'an dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk menjaga syariat Allah yang dibimbingkannya dari Al-Qur'an ini. Ikhfafillah yang dirahmati oleh Allah SWT Kajian kita pada pagi hari ini akan berbicara tentang wasailul wiqayah min maka yid a'da'il islam sarana untuk membentengi diri dari berbagai ceratan dan tipu daya musuh min khilalil quranil karim yang dibimbing oleh al quranul karim kenapa materi ini menjadi penting buat kita semua Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak bisa dipisahkan dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya Berkaitan dengan Upayanya musuh-musuh Allah untuk melakukan konspirasi jahat terhadap kaum muslimin Atau mu'amarat aqda'ul islam Alam yang sedang kita alami pada saat ini Penuh dengan konspirasi dan konspirasi inilah yang mesti harus dijawab oleh kaum muslimin, yang mesti harus disikapi dengan arif dan disikapi dengan penuh bijaksana di dalam berbagai hal dalam mensikapi terhadap konspirasi jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh agama ini. Sedikit merangkumkan terhadap konspirasi itu Maka kita dibimbing oleh ayat-ayat Al-Quran Untuk memahami Ayat-ayat Tentang konspirasi musuh-musuh Islam Yang pertama Adalah pada surat Al-Baqarah ayat 217 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Pada ayat ini Tentang tiga hal Yaitu keberlangsungannya lawan keberlangsungannya musuh untuk berupaya memurtadkan kita dari agama ini jika mereka mampu yang kedua penggunaan pola fitnah atau menjebak dengan fitnah yang dilakukan oleh musuh-musuh agama ini terhadap kaum muslimin dan yang ketiga adalah upayanya lawan kita untuk mendorong setiap kita taat kepada hukum-hukum universal Pada saat yang sama musuh-musuh kita berupaya untuk keluar dari hukum-hukum universal Berikutnya ayat yang menjadi bimbingan kita pada te tentang konspirasi ini ialah pada surat Ali Imran ayat 99 sampai 100 di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keinginannya ahlul kitab untuk menghalangi dari jalan Allah dan selalu mengeluarkan program dan kegiatan yang menyimpang dari kebenaran ini. Qul ahlal kitabi limata sudduna an sabilillah man amana tabghuna wa antum syuhada wa ma wallahu bighafilin Pada ayat 100-nya Allah memberikan peringatan dan khitab itu diarahkan kepada kaum muslimin untuk tidak berlaku taat dan tidak mendengar apapun yang disampaikan oleh musuh-musuh agama ini dalam mengingkari agama maupun memfitnah terhadap agama ini inilah cara menghadapi berbagai benturan dan fitnah yang menimpa kepada kita in tuti'u fariqam minalladhi na'utul kitab Ya ruddukum ba'da imanikum Kafirin Jika kalian taat Kepada sebagian Dari kalangan orang yang didatangkan Kitab sebelum kita Menurut Ibnu Kafir Adalah humul yahud Wan nasara Maka bisa Memurtadkan kita dari agama ini Hadirin yang dirahmati Oleh Allah yang Mulia Kita kemudian diajari oleh Allah pada memahami konspirasinya musuh yang ketiga ialah pada surat At-Taubah ayat 32 A'udzubillahi minasyaitonirrajim yuriduna ayyudfiu nurallahi biafwahihim wayabawallahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah Dengan mulut dan corong mereka Allah menolak terhadap semua ini Dan tiada lain Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya Walau mereka membencinya Ikhwafillah Ibn Qasir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini Beliau mengingatkan dalam tafsirnya bahawa penggunaan kalimat yuridu penggunaan kalimat yuridu menunjukkan akan keberlangsungannya dan improvisasinya musuh-musuh agama ini untuk memadamkan cahaya Allah yang kedua memberikan motivasi kepada kaum muslimin tentang apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh agama terhadap agama ini maka akan berakhir dengan sia-sia upayanya mereka memadamkan cahayanya Allah akan berakhir dengan sia-sia oleh Ibnu Qasir digambarkan kesia-siaan itu seperti halnya seseorang meniup sinar matahari atau sinar bulan untuk memadamkannya dengan meniup melalui mulutnya ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah ini merupakan dasar bagi kita untuk memahami tentang keberlangsungannya konspirasi jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh agama ini terhadap agama kita dan kaum muslimin oleh karena itu mensikapi terhadap berbagai konspirasi musuh itu maka kita semua belajar dari Al-Quranul Al Karim mempertahankan diri kita dan identitas kita, membentengi kita, agar kita tidak terjebak di dalam konspirasi musuh tidak terjebak di dalam keinginan lawan di dalam memperdaya kita kaum muslimin Maka Al-Quranul Karim sebagai dasar dan pegangan kita memberikan pelajaran Untuk bersikap memiliki dasar sikap seorang mu'min terhadap musuh-musuh agama ini Sikap dasar ini menjadi penting untuk menghadapi berbagai tantangan dan konspirasi serta makar jahatnya musuh agar kita tidak terjebak di dalam apa yang mereka inginkan dan tidak masuk di dalam lingkaran kejahatan yang mereka inginkan. Maka sarana itu adalah dengan berupaya memiliki sikap-sikap dasar, sikap pokok yang harus dimiliki oleh kaum muslimin untuk menghadapi musuh-musuhnya. Al-Qur'anul Karim mengajari kita ada enam sikap dasar orang mu'min terhadap musuh-musuh agamanya. Yang pertama adalah nahyul Qur'anul Karim an mawaddatihim larangan Al-Qur'anul Karim untuk mencintai mereka. Yang kedua Nahyul qur'anul karim An mu'alatihim Larangan al qur'anul karim Untuk Berwali Atau membangun loyalitas terhadap mereka Yang ketiga Nahyul qur'anul karim An itti khadihim Larangan al qur'anul karim Untuk menjadikan mereka Sebagai bitanah atau orang kepercayaan Sementara tiga yang lain Adalah perintah Allah Termaktub di dalam Al-Quran Juga bagian dari sikap dasar orang mu'min Terhadap musuh-musuh agama ini Yang pertama Yang keempat adalah Amrul Quranul Karim Bittikhadi Al-Hadr Perintah Al-Quranul Karim untuk bersikap waspada Khidrah Yang kelima adalah Amrul Qur'anul Karim Amrul Qur'anul Karim Bil-Istidad Bikulli Anwa'il Kuwah Perintah Al-Quranul Karim Untuk beristidad Melakukan persiapan diri Dengan segala kekuatan Yang dimiliki menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dari musuh-musuh agama ini. Yang keenam adalah amrul Qur'anul Karim bi mujahadatihim. Perintah Al-Qur'anul Karim untuk berjihad melawan musuh-musuh agama ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu kenapa sikap dasar ini penting untuk kita letakkan pada kita semua untuk kita jadikan dasar di dalam bersikap terhadap musuh-musuh agama ini jawabannya adalah sederhana agar kita semua tidak mudah termakan tidak juga mudah terbawa oleh arus yang dibangun oleh musuh-musuh agama ini yang dengan itu kita semua menjadi laleh untuk bersikap, laleh untuk memegang identitas kita karena kita terjebak oleh musuh-musuh agama dengan segala konspirasinya ini. Kita awali kajian kita itu pada yang nomor tiga, yaitu Nahyul Quranul Karim an ittikadihim bitanah. Larangan Al-Qur'anul Karim menjadikan mereka sebagai bitanah. Larangan ini diambil pada surat Ali Imran ayat 118 sampai 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu La tetta'hu bintanat min duniqum, la yaulunakum khbar, wadu ma'natum, qad bedatil bargda'u min afwahim, wama tuxfi suduruhum akbar, qad bayanna laku mul ayyati, in kuntum taqilun, ha antum ulai, tuhibunhum. Wa la yuhibbunakum Wa tu'minuna bil kitabi kullih Wa idha lakukum qalu amanna Wa idha khalau Addu alaikum ul anamila Minal ghaid Kul mutu bi ghaidikum Inna allaha alimum Bidatis sudur Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ayat ini Mendasari untuk kita Bersikap sikap-sikap dasar kepada kita semua diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak mengambil mereka tidak menjadikan mereka sebagai bitona apa yang dimaksud dengan bitona mari kita lihat bitona atau bitona turrijal khasatuhu wa ahlu musyawaratihi wa mustauda sirrihi Ibnu Qasir Memberikan pemahaman tentang Bitonah Yaitu seseorang yang sangat spesial Orang yang diberikan Padanya kepercayaan Orang yang ditumbukan Kepadanya Suatu amanah Orang yang ditumbukan kepadanya Untuk menyimpan rahasia Orang yang padanya Diberikan kekhususan kekhususan dari kita Dan itu tidak boleh berlaku atau diberikan kekhususan itu kepada selain muslim ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Qasir memberikan bahasannya kenapa tidak diperkenankan maka pada ayat itu dijelaskan layak lunakum khabala mereka tidaklah mempedulikan kalian. Waduma Mereka lebih suka jika kalian dalam keadaan susah. Qadbadatilbagda umin afwahihim. Sungguh telah muncul permusuhan itu dari mulut mulut mereka, dari corong corong mereka. Wa matuhi sudurhum akbar dan yang masih disimpan di dalam hatinya masih lebih besar sikap inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa kita tidak mempercayai sepenuhnya terhadap apa yang muncul dari orang-orang kafir kenapa kita tidak mempercayai sepenuhnya semua pemberitaan yang muncul dari musuh-musuh agama ini jawabannya adalah ketika Allah mengingatkan qad badadil bagdhau min afwahihim sungguh telah muncul permusuhan-permusuhan itu melalui mulut-mulut mereka melalui corong-corong mereka dan melalui media-media mereka ini diterangkan lebih jauh oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Ali Imran surat Ali Imran ayat yang ke 186 mari kita lihat kebencian melalui media itu diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melewati surat Ali Imran ayat 186 a'udzubillahimina syaitanir rajim latublawunna fi amwalikum wa angfusikum sungguh kalian akan diuji tentang harta kalian dan jiwa kalian walatas ma'unna dan kalian benar-benar akan mendengar apa yang akan kita dengar tentu sesuatu yang menyakitkan sesuatu yang tidak menyenangkan. menyenakkan minalladhina utul kitab dari orang-orang yang didatangkan kitab sebelum kita Mingqoblikum Dari kalangan orang sebelum kita Wa minal ladhina asyraku Dan dari orang-orang musyrik Ibnu Temiyah Ibnu Kasir Mengingatkan orang yang didatangkan kitab sebelum kita itu Adalah Yahudi dan Nasarah Ibnu Kasir juga mengingatkan Orang yang berlaku musyrik itu adalah mereka yang mengidentitaskan dirinya sebagai seorang muslim tapi mereka masih bersikap memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang musyrik. Adang kathira kalian akan mendengar berbagai hal yang menyakitkan yang sangat banyak yang kita terima dari musuh-musuh agama ini melalui media mereka. Wa intasbiru wa tattaku jika kalian bersabar dan jika kalian bertakwa Fa inna dalika min azmi umur Sesungguhnya Semua ini termasuk hal yang bisa Menguntungkan untuk urusan kita Hadirin yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini Oleh Ibn Qasir Rahimahullah Itu dijadikan sebagai tonggak Peringatan Buat kita semua Bahawa kebencian musuh-musuh agama itu selalunya diawali melalui media atau bahasa yang sekarang ini muncul di tengah-tengah kita sering diistilahkan dengan trial by the press yaitu pengadilan melewati media orang terkadang sudah difonis dengan tuduhan-tuduhan tertentu keadaan-keadaan tertentu kemudian tuduhan-tuduhan tersebut seolah mematangkan bila seseorang itu nanti sudah berada di meja hijau bila seseorang itu akan diadili oleh seorang hakim dan bila seseorang itu akan dituntut oleh jaksa semua itu seringkali kita dapati dimatangkan terlebih dahulu di dalam media Sehingga opini publik Opini yang berkembang di tengah masyarakat kita Adalah orang ini Sudah salah sebelum diadili di depan meja hijau Inilah konspirasi jahat Yang dimainkan oleh musuh-musuh agama ini Dan terhadap Sikap yang mereka munculkan Seruan dan konspirasi itu melalui media Kita semua dilarang untuk mempercayai sama sekali terhadap berbagai upaya pembelokan isu upaya untuk membangun opini upaya untuk mempengaruhi kepribadian kita melalui media-media ini ikhfafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala hampir dalam kenyataannya Hampir seluruh media-media yang berkembang pada saat ini seluruhnya dikuasai oleh musuh-musuh agama ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya kalimat wa intasbiru watatku kita bertakwa kepada Allah bersabar untuk ulet untuk tidak Mengambil pendapat Untuk tidak terbuai atau terjebak Dengan media yang diungkapkan Oleh mereka Itu adalah bagian dari upaya menjaga Sikap dasar ini Agar kita tidak Masuk ke dalam Jebakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Agama ini Ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Ibnu Kasir rahimahullah Menerangkan tentang bitanak Siapakah yang disebut bitonah di dalam ayat ini Maka Ibn Qasir menerangkan ada tiga Kelompok yang disebut bitonah Larangan kita untuk mengambil Mereka ini menjadi orang dalam Siapa yang tidak dibolehkan untuk dijadikan bitonah di kalangan manusia ini Ibn Qasir rahimahullah menerangkan Waktu istilafu fil lahirina nahwaul mukminin an ittihadihim bintanatan mereka telah berselisih tentang siapa yang dilarang oleh Allah untuk tidak dijadikan sebagai orang kepercayaan orang yang kita ambil maklumat dan informasinya atau orang yang kita titipkan berbagai Berbagai informasi kepada mereka, maka Ibnu Kasir menerangkan Al Kaulul Awal. Pendapat yang pertama adalah orang-orang Yahudi, humul Yahud. Wadhalikalil Anal Muslimina kano yushawirona hum fi umuriim wa yuannisona wa khutja tu ashabiha darra'i anna hadha anna hadhil ayah min awwaliha ila akhiriha mukhatabatan ma al yahud wa takunu hadhil ayah aidan kadalik jadi orang yang tidak boleh dijadikan bitanah orang kepercayaan di lingkaran orang dalam di kalangan kita setrata pertama ternyata diletakkan adalah orang Yahudi kenapa orang Yahudi inilah sekelompok manusia yang hidup di muka bumi ini yang telah melakukan kejahatan yang berangsur-angsur dan kejahatannya itu melampaui batas bahkan bila kita buka dengan berbagai buku-buku yang bercerita tentang sikap sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Yahudi tidak ada satu sikap pun yang menunjukkan sikap lunak terhadap musuh-musuh agama dari kalangan Yahudi ini. Semua bahasa adalah dengan bahasa perang. Semua bahasa adalah dengan bahasa kekerasan. Karena apa? Karena kejahatan mereka ini sudah berlangsung dari waktu ke waktu dan telah melakukan kejahatan yang telah melamboi batas sampai dalam berbagai kisah ada 14 kejahatan Yahudi yang dimaktubkan di dalam Al-Quran dan hampir semuanya kejahatan itu adalah kejahatan yang masif terhadap mereka kita seolah kalau boleh diterjemahkan adalah tolak ba'in sebuah perceraian yang sudah tidak ada kata kembali lagi bila mereka ini Terus melakukan kejahatan terhadap Kaum muslimin Oleh karena itu Kalau diistilahkan Tidak ada kata damai dengan Yahudi Kenapa demikian? Karena ini merupakan setrata pertama Yang diingatkan oleh Allah SWT Untuk dihindari agar tidak menjadi Bitanah Orang-orang kepercayaan di tengah-tengah kita yang kedua yang kedua adalah orang munafik al-kawlus humul munafikun perkataan yang kedua siapa yang tidak boleh dijadikan bitanah di kalangan kita ialah orang-orang munafik ketika berbicara tentang munafik maka yang ada di benak kita yang pertama Tentu orang itu yang mengaku dirinya sebagai muslim Tentu orang itu yang melakukan sebagian dari siar-siar agama ini Secara dohir Namun mereka ini sesungguhnya Bagian dari kemunafikan ini Bagian dari perilaku munafik yang mereka lakukan ini Ikhwafillah Mereka kenapa Tidak boleh dijadikan bitonah orang kepercayaan di kalangan kita jawabannya pada ayat-ayat seperti pada surat Al-Anfal ayat 60 salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa min dunihim la ta'lamunahum ta Allahu ya'lamuhum ya dan musuh yang lain yang harus kita waspadai Selain musuhnya Allah, musuhnya kalian dan musuh yang ketiga ini adalah musuh yang lain yang kalian tidak ketahui wa akharina min dunihim la ta'lamunahum ta Allahu ya'lamuhum ya Allah mengetahui bahawa mereka ini sesungguhnya adalah musuh. Siapa mereka ini? Maka kemudian mereka ini disebut di dalam hadis Nabi yang lain hum min jildatina wa yatakallamu nabil sinatina. Mereka ini kulitnya sama dengan kita, bahasanya sama dengan kita, namun mereka melakukan perlawanan terhadap agama ini, berpihak terhadap kekafiran dan lebih mengedepankan sistem kekafiran dibanding Islam. Begitu kata Profesor Ahmad Muhammad Jamal ketika menerangkan tentang hadis panjang yang diriwayatkan oleh Hudzaifah tentang du'a tu ala abwa bi di akhir perjalanan kita nanti akan muncul kejahatan salah satu kejahatan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah munculnya du'a tu ala abwa bi para penyeru yang berdiri dan diatbra berada di atas pintu-pintu jahanam. Tentunya di pandangan kita orang yang berdiri di atas pintu jahanam pasti mereka ini adalah orang kafir. Ternyata ketika Khudaifah ibn yaman meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan dan memberi sifat terhadap mereka siapa sih yang menyeru kepada pintu jahanam ini yang ini merupakan kejahatan yang akan terjadi di tengah-tengah kaum Muslimin ini maka Rasulullah Sallallahu Sallam menjawabnya, Hum mincil datina wayatakallamu nabi alsinatina. Mereka ini kulitnya sama dengan kita dan berbicaranya sama dengan kita, tutur katanya sama dengan kita, alias tidak beda dengan kita. Namun Sesungguhnya mereka Menjadi penyeru-penyeru Yang berdiri di atas pintu-pintu jahanam. Profesor Ahmad Muhammad Jamal Seorang guru besar Fakultas Kebudayaan Di Universitas Ummul Kuro Mengutip kalimat ini Dalam bukunya Tentang kebohongan-kebohongan terhadap Islam Beliau ingatkan Munculnya sekelompok orang Yang menjadi penyeru di atas pintu jahanam ini Yang mereka definisikan Ialah orang-orang yang selama ini Lebih berkiblat kepada barat Lebih menggunakan sistem barat Dan membelakangi ajaran-ajaran Islam Dari kalangan kaum muslimin Maka ikhwafillah Mereka ini kemudian Diterjemahkan Salah satu kelompok-kelompok mereka ini kemudian yang dikenal dengan liberalisme, pluralisme, sekularisme, feminisme dan sinkretisme. Kepada mereka-mereka ini menurut Profesor Ahmad Muhammad Jamal harus kita umat Islam mewaspadai terhadap gerakan-gerakan mereka yang mengidentitaskan dirinya sebagai seorang muslim namun membelakangi ajaran-ajaran agama ini dengan cara-cara dan perilaku yang mereka lakukan ini yang dimaksud dengan kalimat Munafik Pada bitanah yang kedua di mana kita Dilarang untuk menjadikan bitanah Orang kepercayaan itu Dari kalangan orang munafik Bukti bahawa mereka ini munafik bagaimana Disebutkan di dalam ayat ini Ialah Bahawa Wa ida lakukum kalu amanna Wa ida khalau addu alaikumul anamila Minal ghaid kelompok ini dari orang islam identitasnya islam mengaku dirinya islam tapi ketika bertemu dengan kita seolah mereka menampakkan identitas keislamannya atau paling tidak mengatakan kita sama-sama umat beriman tapi ketika mereka berada di luar kita di luar kaum muslimin sedang bergabung dengan mereka musuh-musuh agama dari yahudi dan nasrani ini mereka kemudian Mensekenariukan hal-hal tertentu Ataupun melakukan Upaya makar tertentu Terhadap kaum muslimin Maka orang inilah yang kemudian Diabadikan di dalam ayat ini Sebagai perilaku orang munafik Yang harus kita jauhi Untuk kita jadikan sebagai bitonah Atau Kelompok orang-orang yang Diberikan kepercayaan Yang ketiga Yang ketiga adalah alqaulu salis almuradu bihi jamiu asnafil kuffar yang dimaksud min dunikum selain kita pada ayat ali imran 118 ini untuk tidak boleh diberikan kepercayaan kepada mereka ialah seluruh jenis orang kafir jami'u asna fil kufar seluruh ragam orang kafir dengan bentuk apapun dan dengan nama apapun ya, maka itu masuk kategori mindunikum yaitu orang selain selain kita ikhfafillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa orang kafir di luar Yahudi dan di luar Nasrani itu juga dijadikan sebagai orang yang tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai bitonah jawabannya hum millatun wahidah mereka ini adalah memiliki millah wahidah mereka ini adalah memiliki akar yang satu pula akar yang satu pula artinya apa? Adalah <coughs> millatul kufri wahid. Al-kufru millatul wahid. Kekafiran itu memiliki ajaran yang sama. Bahkan dalam sebuah kalimat seorang ulama. Itu kita tidak boleh terbuai. Bila mana <coughs> muncul perilaku atau sikap orang kafir. Atau musuh-musuh agama ini. Dengan bentuk kesantunannya Alasannya apa? Kata ulama ini Jadul kalab wahid Jadul kalab wahid Jadun itu artinya adalah Nenek Al kalab itu artinya anjing Jadi nenek anjing itu Satu Artinya apa? Kalau njegok, tahu njegok ya. Njegok itu artinya Apa? Apa, -apa? Menggonggong, ya Mungkin di kelompok la, Di di kawasan lain Dengarnya berbeda Di kawasan lain juga dengarnya berbeda Tapi sesungguhnya Jegokannya itu sama ya. Jegokannya itu sama Maka kita semua ini Disarankan Untuk bersikap Yang sama Terhadap musuh-musuh agama ini Tidak diperkenankan Dijadikan sebagai bitonah atau orang kepercayaan Di kalangan mereka ini Kenapa? Karena sesungguhnya mereka Al-Kufru Milatun Wahid Cuman Di dalam memberikan setrata Terhadap Permusuhan ini Terhadap Barak ini Ada setrata yang berbeda hmm. Setrata tertingginya Bertengger di atas Yang paling atas Itu adalah orang-orang Yahudi, Setrata kedua adalah orang Nasrani Setrata ketiga adalah mereka yang berlaku munafik Setrata ke berikutnya adalah orang-orang kafir secara umum Yang mereka ini juga memiliki kepentingan-kepentingan lain Seperti yang dimiliki oleh orang kafir yang lainnya Inilah maksud dari ayat ini Kenapa ikhwafillah Kita tidak diperkenankan mengambil bithnah itu dari mereka, kepercayaan itu dari mereka. Kembali kepada ayat, kembali kepada ayat. La ya'lunakum khabala, mereka tidaklah mempedulikan kalian. Waddu ma'nittum, mereka lebih suka kalau kalian dalam keadaan susah. Mereka lebih suka dalam kalau kalian dalam keadaan susah. Kat badatil bagdau min afwahihim Sungguh telah muncul permusuhan itu dari mulut-mulut mereka Wa matukfi suduruhum akbar Yang masih disimpan Upaya dan makar jahat yang masih disimpan Dan belum dikeluarkan dalam corong dan media mereka Itu masih besar Ketika sekelompok orang ingin menyerang terhadap Afghanistan dengan alasan war against terorisme, Perang melawan terorisme, Bush itu mengucapkan bahwa ini adalah kruset Ini adalah perang salib Ketika ucapan itu sudah terlanjur menyebar ke seluruh dunia Kemudian sesegera mungkin untuk diralat karena ini tidak menguntungkan tidak menguntungkan lalu berupaya untuk dicoba untuk diralat Dengan berupaya bahwa ini bukan Merupakan perang salib Tapi ini kita hanya sekedar Melawan atau mengambil Orang-orang yang berlaku kriminal Di muka bumi ini Dan melakukan kejahatan terhadap kelompok lain Di muka bumi ini atau yang kemudian Diistilahkan dalam sandi perang mereka yang bernama war against terorisme, perang melawan terorisme. Tapi apa jadinya Ikhwah pada saat ini? Kita mendapati ternyata ternyata war against terorisme itu sekarang ini sudah bergeser kepada upaya-upayanya mereka untuk membekam ideologi Islam ini, akidah Islam ini, keyakinan Islam ini dari kaum muslimin sehingga pergeseran ini menjadi membenarkan terhadap keinginan besar lawan-lawan kita ini untuk melakukan kejahatan terhadap kita tadinya supaya bisa diterima oleh banyak pihak maka perang melawan terorisme itu dicanangkan oleh mereka Karena teroris itu merupakan coming enemy, musuh bersama yang terjadi di di dunia ini. Tapi kemudian ini mulai digeserkan untuk melakukan perang melawan ideologinya kaum Muslimin. Apa indikatornya? Indikatornya adalah ketika mereka mulai menyoalkan tentang akidah dan ideologi kita. Menyoalkan tentang akidah salaf kita Menyoalkan tentang akidah yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Yang salah satu petinggi di Indonesia ini Menyatakan bahwa Akidahnya para teroris dalam tanda kutip Teroris dalam tanda kutip Itu adalah condong kepada Wahabi Dan condong kepada akidah salafi Karena sebagian orang yang mengaku salafi itu sudah berpihak kepada mereka. Untuk membedakan antara salafi yang yang mereka maksud dengan salafi yang lain. Maka kemudian ditambahi salafi jihadi. Salafi apa? Jihadi. Gitu ya. Untuk membedakan bahwa akidah yang tidak benar itu adalah akidah yang diyakini oleh orang yang berpaham salafi jihadi. Ikhfafillah kalau kita mau jujur dengan apa yang disampaikan oleh oleh petinggi di negeri kita ini tentang ketidak sukaannya terhadap akidah Muhammad bin Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab maka kita harus kita katakan bahwa Kiai Ahmad Dahlan pendiri dari Muhammadiyah juga menggunakan akidah Muhammad bin Abdul Wahab Cuman sayangnya Petinggi agama ini, Petinggi negeri ini tidak mau menyebut Bahwa Kiai Ahmad Dahlan itu adalah Sumbernya teroris Itu masalahnya Hadirin yang dirahmati oleh Allah Upaya itu mulai di, di, Dilakukan Pemfokusan dengan nama Deradikalisasi Yaitu berupaya Untuk menghilangkan unsur-unsur agama atau ajaran-ajaran agama dari pemaknaan yang sesungguhnya pemaknaan yang sesungguhnya apa saja itu makna tentang jihad itu yang paling besar makna tentang jamaah makna tentang imamah makna tentang bayah makna tentang syariat makna tentang daulah islamiyah itu menjadi fokus untuk dilakukan deradikalisasi yang itu bagian dari akidahnya kaum muslimin pada saat ini nah, inilah tandanya bahwa ikhwafillah kalau kita dulu di tahun 2000-an ya, 2000 itu mengenal istilah perang melawan terorisme maka setelah sepuluhan tahun berlangsung pada saat ini perang itu sekarang bergeser mulai bergeser kepada perang melawan ideologi kaum muslimin upaya untuk melakukan deradikalisasi itu tidak bisa kita pisahkan dari upaya untuk melakukan perang melawan ideologi yang benar yang dimiliki oleh kaum muslimin ikhwafillah inilah yang menunjukkan kalimat Allah wa matuhfi suduruhum Akbar, yang masih disimpan di dalam hatinya itu masih lebih besar termasuk diantaranya upaya mereka mengembalikan beberapa hal yang sebelumnya sudah finish atau sudah final salah satu diantaranya kita sekarang ini disibukkan dengan urusan hormat bendera disibukkan dengan urusan menyanyi Lagu kebangsaan disibukkan dengan uh, hafal butir-butir Pancasila, disibukkan dengan urusan ini yang sesungguhnya itu semua sudah final, itu semua sudah selesai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Habibie, munculnya UU Supersept lalu dicabut oleh beliau, dicabut oleh Presiden Habibie itu menandakan bagi semua kita itu dalam berkeyakinan itu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya kenapa alasannya Presiden Habibie karena memaksakan keyakinan tertentu kepada seseorang itu adalah melanggar HAM dan melawan terhadap demokrasi kata Presiden Habibie maka ikhwafillah kalau kemudian UU Supership yang pernah berjalan pada masa Orde baru lalu di masa reformasi ini dicabut oleh Presiden Habibie Sesungguhnya sudah final bahwa keyakinan itu bisa berbeda dengan bentuk apapun Allah saja mengakomodir keyakinan yang berbeda Terhadap orang-orang atau manusia yang pengen tidak mempercayai agama ini Itu diperkenankan Bagaimana kemudian manusia memaksakan untuk satu kehendak tertentu ini semua juga bagian dari upaya Menggiring yang lebih besar terhadap makar-makar musuh itu yang mereka inginkan. Qatbadatilbagda umin awwahihim wamatufi suduruhum akubar. Sungguh telah muncul permusuhan dari mereka yang masih disimpan keinginan-keinginan mereka itu masih lebih besar. Kenapa saudara-saudara kita ini terbuai dengan prinsip-prinsip e, seruan mereka? Jawabannya tentu karena mereka terjebak kepada konspirasi yang sedang dimainkan oleh musuh-musuh agama ini. Oleh karena itu, kita diberikan panduan pada ayat berikutnya. Ha antum ulai tuhibbunahum walayuhibbunakum. Kata Allah, kenapa kita tidak boleh dijadikan mereka itu sebagai bitona? Allah mengingatkan, itulah kalian. tuhibbunahum kalian seneng banget, kalian cinta banget terhadap mereka. Sebaliknya, wala yuhibunakum, sementara mereka tidak suka terhadap kalian. Ya. Alias kita ini gr, tahu gr ya? Kegedean apa ini? Rumongso. Rumang sana kita ini mereka itu cinta sekali sama kita Mereka memberikan apa ini kebaikan-kebaikan kepada kita Kebaikan-kebaikan kepada kita Dan itu terjadi Beberapa saat yang lalu Sekelompok orang itu diundang ke Amerika Terdiri dari beberapa tokoh agama dan para kiai-kiai Diberikan fasilitas yang begitu mewah dan menyenangkan Perjalanan mereka sekitar 1 sampai 2 pekan ya, Untuk melihat dengan nama istilah melihat lebih dekat pelaksanaan Islam di Amerika ya. Ikhfabillah Setelah para Pak Kiai ini Tokoh-tokoh agama ini diberikan ini Diberikan berbagai fasilitas yang mengenakan Nyaman dan terkesan bahwa mereka mencintai terhadap kaum Muslimin seperti ini pulang sampai di bandara, ya, sampai di bandara belum sampai di pesantrennya, baru sampai di bandara itu mereka ketika diwawancarai wartawan saya baru benar-benar melihat Islam itu hanya ada di Amerika. Wow oh, itu ucapannya seorang tokoh ketika dia habis pulang dari Amerika diberikan kesempatan untuk melihat Amerika dari jarak dekat Seolah bahwa yang layak, yang lebih tepat mempraktekan Islam Itu adalah justru musuh-musuh agama ini Inilah yang harus kita berikan catatan Belum lagi nanti dibuai dengan diberikan bantuan terhadap pesantrennya Dibangunkan ber berapa lantai dari pesantrennya Diberikan gratis untuk orang-orang tertentu Sekolahnya ya Bayangkan ya Yang bisa sekolah dari pesantren-pesantren itu Masuk kepada sekolah di Uin Itu saya pernah mendapati Pernah mewawancarai Itu setiap orang selain digratiskan Mereka diberi uang satu-satu juta Kalau itu ratusan dan bahkan ribuan orang Bisa bayangkan ya akan terbuai terhadap semua keadaan ini tapi ketahuilah ketahuilah kata Allah di dalam ayat ini wala yuhibbunakum jati diri yang sesungguhnya hakikat yang sesungguhnya musuh-musuh agama ini tidak cinta kepada kalian ya selanjutnya terserah kepada Anda Anda mau percaya kepada ayat ini atau kepercayaan kepada keadaan yang lipstik yang sedang dimainkan oleh mereka kesannya adalah mereka menjadi bagian dari melakukan solusi ini kesannya adalah mereka menyelesaikan masalah ini tapi sesungguhnya sedang memberikan keterpurukan kepada kita lanjutnya watu minu nabil kita bikulih uh, kalian itu beriman kepada kitab semuanya Sementara sebaliknya mereka hanya beriman kepada sebagian saja dari isi kitab ini. Ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa indikator itu? Indikator itu biasa yang diistilahkan di tempat kita itu adalah Islam ini hanya diambil dari Islam yang bagian yang rahmat yang mereka istilahkan dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi bagian itu saja yang dia ambil Sementara seorang mu'min Itu harus memenuhi secara utuh Atau percaya secara utuh Semua ajaran yang diajarkan oleh agama ini Baik yang lunaknya maupun yang kerasnya Baik Rasulullah ber, berbaik kepada tetangga Bermurah hati kepada tangga Ataupun bersikap keras terhadap orang kafir Bagi seorang mu'min Itu harus mempercayainya Sementara mereka yang diambil Islam ini adalah damai, Islam ini adalah rahmatan lil alamin, roh Islam ini adalah e, abah ini pembawa kepada rahmat segala alam dengan terjemahan mereka tanpa mengabaikan e, mereka mengabaikan terhadap terjemahan rahmatan lil alamin yang sesungguhnya. Sesungguhnya kalau mau lihat ayat itu muncul adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Misi yang diemban oleh Rasulullah itu ya, oleh Rasulullah itu adalah tidaklah aku utus engkau kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Kalau diterjemahkan rahmat itu adalah berkasih sayang saja, maka isinya Rasulullah itu tidak ada yang perang. Isinya Rasulullah tidak akan bersikap tegas seperti dalam ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar bersikap tegas terhadap orang kafir. Maka ayat itu tidak terpakai karena semua kalimat rahmatan lil alamin hanya diterjemahkan sebagai kedamaian atau menjadi rahmat bagi seluruh alam atau hal-hal yang lunak atau hal-hal yang menyenangkan di kalangan kita itu adalah mereka percaya sebagian ajaran isi kitab ini sementara kita itu percaya untuk seluruh ayat-ayatnya itu sudah berbeda ya sudah bentuk front yang berbeda mereka mempercayai sebagian yang yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk rahmatan lil alamin ini yang diambil itu hanya ajaran-ajaran yang bersikap ramah berbaik menyantuni orang, memberi makan orang, berbaik kepada tetangga sementara sikap-sikap tegas Rasulullah yang diabadikan di dalam sirah itu tidak kurang dari 83 kali operasi jihad atau operasi perang itu tidak diakui sebagai perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini disebut sebagai dikotomi di dalam pemahaman syariat Islam Yang sehingga kita mendapati orang-orang yang kemudian berpihak kepada paham lawan ini Ya pahamnya kami ini kalau paham kami adalah Islam rahmatan lil alamin. Kalau anda adalah Islam radikal Kalau anda Islam apa ini? Fundamental Sesungguhnya kalau kita disebut sebagai Islam fundamental Atau Islam radikal itu kita harus maturnuun Kenapa? Karena kita dianggap sebagai orang yang kembali kepada Fundamental asli dari ajaran itu Dan kita tidak berada di persimpangan jalan pemahaman itu Dan ketika kita disebut sebagai radikal Radik Itu artinya akar Itu kita sedang masuk ke dalam Mengambil ajaran itu pada akarnya semula Bukan apa Ini dahan-dahannya yang sudah rusak, bukan kemudian penyimpangan-penyimpangannya yang sudah jauh menyimpang dari agama. Kita kembali kepada akarnya. Sementara mereka sering mengistilahkan sebagai e, kelompok agama yang moderat, agama yang bisa mengakomodir semua pihak, atau yang suka saya istilahkan agamanya anak-anak pramuka. Di sini senang, di sana senang, dimana-mana senang. Jadi yang penting ya sana senang, sini senang, dimana-mana senang. Ya tidak ada prinsip yang jelas di dalam beragama ini. Inilah orang-orang yang tidak boleh dijadikan bitonah di kalangan kita, orang yang tidak boleh dijadikan kepercayaan di dangan kita. Terlebih kata Allah lanjutnya, wa idah wa idah kum kalu amanna. Apabila bertemu dengan kalian, kalian dianggap sebagai orang kami semua beriman, wa idah khaf dan apabila berlalu tidak sedang bersama dengan kita, audhu aleikumul anamilamin al qaid. Mereka ini menunjukkan sikap, kalau saya terjemahkan lebih mudah itu namanya sikap getem getem, apa ini? Oh, rasa dongkol, rasa apa ini? Oh, rasa ingin melakukan sesuatu ya. itu e, dikalak ketika sedang bersama mereka kalau diterjemahkan di sini ini adalah mereka e, mengikit giginya sambil mengepalkan nama ini tangannya na ishmu tak jotosi saiki gitu ya na ishmu tak entek saiki tak lumatkan sekarang itu kira-kira demikian ya. hadirin yang dirahmati oleh Allah itu pemberitaan Allah Bagaimana mereka ketika sedang bersama-sama mereka Dan bagaimana mereka sedang bersama kita Kalau sedang bersama kita Itu mereka mengungkapkan kita sama-sama orang beriman Kita sama-sama orang yang beriman kepada Allah Tapi ketika sedang bersama mereka Maka kemudian orang ini melakukan upaya-upaya makar-makar jahat, melakukan konspirasi, melakukan penataan, melakukan pemrograman untuk melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin. Orang yang seperti ini kata Allah tidak diperkenankan untuk diberikan kepercayaan kepada mereka ini. Mereka termasuk min Mereka termasuk orang yang berada di selain uh, kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari enam sikap dasar itu Baru satu yang kita terangkan yaitu nomor tiga Al-Quran melarang untuk menjadikan mereka Orang kepercayaan atau bitonah Mudah Mudah-mudahan nanti kita bisa terangkan Pada kesempatan lain Tentang sikap-sikap dasar yang lain Yang harus dimiliki oleh kaum muslimin Masih ada lima Mudah-mudahan kita nanti bisa menerangkan dengan baik. Kalau 5 ini kita bertemu tiap bulan berarti 5 bulan lagi baru selesai ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua wa naktafi bihada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.